Don't! J'ai Wow luar biasa. Terima kasih banyak semuanya Ancol. Dua lagu sudah Umbang. Moga dilanjutkan. Banis. Oke okay, okay. okay, Umbang. Luar biasa. Moga.